Halo semuanya, ada saya lagi di sini Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Semoga kamu semua yang mendengarkan suara saya kali ini dalam keadaan yang baik, damai, tenang, dan bahagia dalam hidup kamu ya. Amin. Di kali ini saya ingin memberikan sebuah petuah kepada kamu semua yang mendengarkan audio saya, yang mana insyaallah dengan izin Tuhan, Petua saya ini bisa membuka mata pikiran kamu dan juga bisa membuka hati kamu di dalam menyelesaikan perkara hidup yang kamu alami saat ini ya. Kali ini izinkan saya untuk membahas sebuah hal yang disebut dengan kata maaf. Bagaimana cara saya apabila kiranya ada orang yang tidak menyukai saya, kemudian menyakiti saya, dan saya bisa dalam sekejap memaafkan mereka sehingga hati saya menjadi damai kembali. Bagi kamu yang mendengarkan suara saya kali ini, saya tebak kamu adalah orang yang sedang memiliki 1, 2, 3 hal yang sampai detik ini belum bisa kamu maafkan yang bahkan sampai detik ini juga membuat hidup kamu menjadi kurang tenang. Rahasia terbesarnya adalah begini Semakin kamu tidak memaafkan orang yang menyakiti kamu Semakin pula kamu dekat dengan kehancuran Sekali lagi Semakin kamu tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu Semakin dekat pula kamu dengan kehancuran dalam hidup kamu Atau bahkan Saya bisa memberikan sebuah kesimpulan Buat kamu yang mendengarkan suara saya kali ini Hidup kamu sedang berada dalam keadaan yang kurang baik. Dan saya berani mengambil keputusan bahwa hidup kamu kurang baik karena kamu belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu di lubuk hati kamu yang terdalam. Apakah itu benar? Saya juga termasuk orang yang dulu kurang bisa memaafkan orang lain. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah cara sederhana yang alhamdulillahnya dengan rahmat Tuhan yang maha besar Saya bisa menggunakan cara ini untuk bisa memaafkan orang dengan sangat mudah Cara memaafkan orang saya bagi menjadi dua hal Menjadi dua cara Anggap saja saya terzolimi oleh seseorang yang merupakan sahabat baik saya yang sudah saya kenal bertahun-tahun, kemudian sahabat baik saya tersebut melakukan 1, 2, 3 hal yang membuat saya menjadi sakit hati, kemudian terluka hatinya. Sakit hati yang paling besar adalah sakit hati yang diperoleh atau dilakukan oleh orang-orang yang sudah kita kenal dekat. Dan apakah kamu tahu teman-teman kenapa sampai detik ini kamu masih dilanda dengan yang namanya kesal, dendam, dan marah kepada orang-orang yang menyakiti kamu? Rahasianya adalah yang satu ini. Kamu menjadi tidak bisa memaafkan orang lain bukan karena masalah kamu besar. Tetapi kamu menjadi tidak bisa memaafkan orang lain karena kamu terlalu fokus kepada hal-hal yang membuat kamu sakit hati. Contohnya begini. Anggap saja kamu memiliki mantan. Baik itu mantan suami, mantan istri, maupun mantan pacar, atau mungkin mantan sahabat. Dia menyakiti kamu sampai akhirnya membuat hati kamu terbelah-belah. Kalau seandainya kamu terus memfokuskan diri kepada perilaku dia, kenapa dia dulu setegak itu sama gue, fokus kamu akan fokus ke orang tersebut terus. Dan apakah kamu tahu? Ketika kamu fokus ke orang tersebut terus-menerus, hati kamu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Sekarang saya tanya, Berapa kali dalam sehari, kamu mengatakan secara langsung maupun di dalam hati mengenai seseorang yang menyakiti hati kamu sekarang. Contoh, misalnya kamu lagi kesal sama perilaku ke orang tua kamu yang terlalu posesif. Atau mungkin kamu lagi kesal sama perilaku sahabat kamu yang menusuk kamu dari belakang Saya tanya, kapan terakhir kali anda mengatakan lewat mulut maupun hati anda Mengenai kenapa ya kok orang tua gue tega banget sama gue begitu Kenapa ya kok sahabat gue bisa tega banget sama gue seperti itu Kapan? Kalau anda menanyakan hal seperti itu Secara sadar maupun tidak sadar Sebenarnya anda meletakkan fokus ke orang yang anda benci tersebut dan tahukah anda, ketika anda fokus kepada orang yang anda benci tersebut, masalah anda tidak akan pernah selesai. Titik. Langkah pertama, apabila kamu ingin bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu, langkah yang paling pertama adalah kamu harus buang sebuang-buangnya. Kamu harus jauh sejauh-jauhnya dari hal-hal dari orang-orang yang telah menyakiti kamu. Itu langkah pertama. Kalau kamu masih memiliki kontak dia di handphone Untuk sementara waktu demi keselamatan kamu Hilangkan kontak mereka Kalau kamu masih memiliki foto mereka Untuk sementara waktu Hilangkan dari dari handphone kamu Dari kamera kamu Kalau bahkan kamu masih memiliki Segala sesuatu barang yang berhubungan dengan orang tersebut Saya mohon untuk sementara Hilangkan dari permukaan bumi ini Setelah kamu hilangkan barang-barangnya, setelah kamu menjauhkan diri dari dia Kamu sudah berhasil melewati satu level yang disebut dengan level melupakan Dan kamu tahu, level melupakan ini adalah level yang tidak semua orang bisa lalui loh Orang lebih cenderung, susah melupakan bukan karena orang itu sangat berarti Tapi karena dia memilih untuk tidak bisa melupakan Melupakan itu gampang Semudah kamu menghapus kontak mereka, semudah kamu membuang barang-barang mereka, semudah kamu memutuskan untuk tidak menghubungi mereka lagi. Semudah itu. Tapi orang yang menjadi susah melupakan karena mereka terlalu mendramatisir untuk tidak membuang semua hal yang berhubungan dengan orang-orang yang telah menyakiti mereka. Jadi yang salah siapa? Salah mereka sendiri. Bukan salah orang yang menyakiti mereka. Jelas ya? Itu cara yang Pertama apabila kamu sudah bisa melakukan ini kamu sudah berhasil melewati tahap yang pertama disebut dengan melupakan tahap yang kedua ini adalah tahap yang paling penting dan kalau menurut saya ini adalah obat dari segala obat penyakit hati obat itu yang disebut dengan tahap mendoakan waduh mas bro lu gimana sih gue udah disakitin kok gue suruh doain orang yang nyakitin gue lu sapleng apa? enggak tenang saya bukan Sableng dan saya juga bukan Wiro Sableng. Saya menyuruh anda mendoakan dia, orang yang menyakiti. Karena pada dasarnya, api tidak bisa dilawan dengan api. Cara kita untuk memadamkan api adalah dengan cara bagaimana? Betul, menyiramnya dengan air. Amarah, perilaku buruk dari orang lain kita ibaratkan seperti api. Dendam dalam hati kita kita ibaratkan seperti api Bagaimana cara kita mengobati dendam, sakit hati dalam hati kita Seandainya kita malah mengobatinya dengan kebencian, mustahil Sekarang saya mohon Apapun keyakinan Anda Apapun agama Anda Saya mohon kepada Anda Mulai hari ini Detik ini juga Setelah Anda bisa melupakan dia dari mengbuang barang-barangnya Kontak-kontaknya, menjauhi dia Saya mohon lakukan yang kedua ini adalah Mendoakan dia saya pernah dikecewakan oleh sahabat baik saya sendiri. Sahabat baik saya menusuk saya dari belakang, menyukai hal-hal buruk terjadi pada saya, sampai akhirnya saya sakit hati karena saya kecewa dengan dia. Ya, Sampai pada satu titik saya merasa gak enak badan ini, merasa kesel, merasa diri saya seolah-olah menjadi orang yang tidak nyaman. Sampai pada satu titik akhirnya saya menemukan sebuah cara yang bisa membuat hati saya menjadi lega dalam sekejap. Cara itu adalah dengan cara mendoakan. Saya sebagai seorang muslim, ketika saya sedang sholat, ketika saya selesai sholat, saya berkata sama Tuhan seperti ini. Ya Tuhan, tolong jadikan si A, sebut nama dia baik-baik dengan nama panjang. Tolong jadikan si A sebagai orang yang menyadari dengan izinmu Tuhan bahwa perilaku dia telah melampaui batas. Tuntunlah dia dengan kuasaMu ke jalan yang benar, agar dengan izinMu dia dapat kembali ke jalan yang paling benar dan paling baik untuk hidup dia. Sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagiMu Tuhan, engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Setelah itu, apabila memang kamu Muslim, sama seperti saya, saya akan membacakan dia Al-Fatihah sebagai bentuk doa saya yang terbaik untuk orang yang menyakiti saya tersebut. Jikalau memang kamu berkeyakinan lain, bacakanlah doa yang paling baik, yang terbaik yang bisa kamu ucapkan untuk orang yang menyakiti kamu. Dan lakukan itu setiap saat, setiap hari. Mungkin bagi sebagian besar orang hal ini konyol. Bagaimana mungkin saya bisa mendoakan orang yang menyakiti hati kita? Tetapi asal kamu tahu teman-teman, bahwa doa itu adalah salah satu obat yang paling manjur. Termasuk juga doa adalah salah satu obat bagi diri kita sendiri sebagai orang yang dilukai untuk bisa mengampuni orang yang melukai kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan akhirnya teman-teman, apa yang terjadi ketika saya mendoakan orang-orang yang menyakiti saya dalam waktu sekejap? Rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati yang ada dalam diri saya hilang dalam sekejap. Dan oleh karena itu teman-teman, saya tidak mau berbasa basi lagi sama kamu Sekarang juga saya minta, kalau anda sudah mendengarkan suara saya sampai detik ini Saya mohon anda untuk melakukan apa yang saya lakukan tadi sekarang juga Apapun keyakinan anda, apapun agama anda Saya mohon, tolong pause video ini terlebih dahulu Dan doakan orang yang menyakiti anda saat ini juga Betul, saat ini juga Dengan doa terindah anda untuk orang yang menyakiti anda dengan doa-doa yang terbaik yang bisa anda berikan untuk dia Apabila orang yang menyakiti anda adalah sahabat anda Bayangkan wajah sahabat anda dan sebut namanya secara lengkap Apabila yang menyakiti anda adalah mantan suami anda, mantan istri anda, mantan kekasih anda Bayangkan juga wajahnya dan sebut namanya secara lengkap Berikan mereka atau berikan dia doa terbaik yang bisa anda berikan Dengan tujuan agar orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar Dengan tujuan agar orang tersebut bisa menyadari kesalahannya kepada kamu Doakan dia sekarang dan mulai saat ini Mulai detik ini kamu pause video saya Dan kamu berdoa sejenak untuk orang yang menyakiti kamu sekarang Oke, okay, saya akan mengasumsikan bahwa kamu sudah berdoa, dan saat ini, kalau memang benar-benar kamu telah berdoa, berarti kamu telah menjadi manusia baru. Manusia baru yang mau memulai hidup baru dengan mendengarkan perkataan saya untuk mendoakan orang yang menyakiti kamu. Tetapi kalau kamu belum berdoa, saya punya kabar berduka buat kamu, karena kamu adalah orang yang sama seperti orang yang belum mendengarkan video saya ini. Dan kalau kamu memang belum berdoa, ini membuktikan bahwa kemalangan kamu bukan disebabkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Tetapi disebabkan oleh siapa? Diri kamu sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila memang kamu belum berdoa, berdoalah sekarang. Saya berikan waktu sekali lagi. Dan buat kamu yang sudah berdoa... Saya punya kabar gembira buat kamu dan kamu pun sudah tahu kabar gembiranya apa bukan? Sekarang saya tanya, bagaimana sekarang perasaan hati kamu setelah kamu mendoakan dia? Mendoakan orang yang menyakiti kamu? Apakah perasaan kamu merasa lebih enteng sekarang? Coba sekarang kamu ambil nafas. Dalam-dalam lalu kamu hembuskan. Bukankah perasaan ini adalah perasaan yang jauh lebih baik dibandingkan perasaan sebelum kamu mendengarkan perkataan saya dan berdoa? Hal ini membuktikan secara nyata bahwa doa adalah obat yang selama ini kamu butuhkan yang ternyata kamu tidak bisa temukan hal ini di tempat lain namun kamu bisa temukan hal ini di dalam diri kamu sendiri. Dengan kata lain saya ingin menyatakan bahwa sumber masalah terbesar anda saat ini bukanlah orang yang menyakiti anda tetapi masalah terbesar anda saat ini adalah diri anda sendiri yang belum mau mengampuni mereka itu masalahnya sekarang walaupun mungkin dalam lubuk hati anda yang terdalam anda belum mau mengatakan bahwa anda telah mengampuni dia tapi sesungguhnya ketika anda berdoa anda sudah mengampuni dia secara tidak sadar. Dan saya berani jamin, perasaan Anda saat ini adalah perasaan yang jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Dan perasaan ini sebenarnya adalah perasaan yang Anda cari, bukan? di mana perasaan kamu jauh lebih tenang, lebih damai dibandingkan sebelumnya Nah saya mengerti, mungkin hanya dengan satu doa saja Belum seperti apa yang anda mau Oleh karena itu, mulai detik ini anda harus berjanji kepada saya Anda harus berjanji bahwa mulai detik ini, setiap hari Selesai anda beribadah, apapun yang anda lakukan Doakan dia, seperti doa anda pada saat tadi dan lakukan itu setiap hari dan lihat hasilnya. Hidup anda akan berubah, hidup anda penuh dengan kedamaian. Dan anda pun akan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya di dalam memaafkan orang yang pernah menyakiti hati anda. Dan saya berani jamin satu hal kepada kamu, bahawa ketika kamu mengikhlaskan kejahatan orang lain yang terjadi sama kamu, kamu akan dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa dengan limpahan yang berlimpah-limpah. Saya janji itu. Dan hal yang kamu rasakan sekarang itu sama seperti yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Ketika saya hatinya penuh dengan penyakit, saya lantas tidak tahu harus mengapain. Dan seketika itu juga saya mendapatkan inspirasi untuk mendoakan orang lain yang menyakiti saya. Dan yang terjadi berikutnya apa? Hati saya penuh sukacita, penuh kedamaian, dan penuh kebahagiaan. Dan dalam waktu sekejap, saya sudah tidak menganggap orang tersebut sebagai musuh saya lagi. Justru saya menganggap orang tersebut sebagai orang yang perlu ditolong Bukan sebagai musuh titik. Penderitaan manusia terbesar bukan diakibatkan oleh kekejaman Tuhan Ataupun kekejaman alam semesta Tapi kekejaman yang paling kejam adalah kekejaman dari diri kamu sendiri Yang membiarkan penderitaan itu terus berlangsung Dengan memberikan keputusan yang salah Di dalam mengambil sesuatu hal yang harus kamu ambil dalam hidup ini Drama itu kamu ciptakan sendiri, bukan karena drama itu terjadi sebagaimana seharusnya. Semoga kamu mengerti. Lantas, yang berikutnya saya ingin bilang adalah begini. Kalau misalnya nih, saya sudah memaafkan orang tersebut, apakah saya harus menerima kembali sebagai sahabat saya, sebagai pacar saya, atau sebagai pasangan saya? Jawabannya adalah tidak. Ini yang harus kamu tahu. Tolong dengarkan baik-baik. Memaafkan bukan berarti menerima kembali Sekali lagi Memaafkan bukan berarti menerima kembali Kalau orang mengatakan bahwa saya susah memaafkan karena saya tidak bisa menerima dia kembali Itu sebuah ungkapan yang salah Kenapa? Karena memaafkan bukan berarti harus menerima kembali Gak ada hubungannya memaafkan dengan menerima kembali Memaafkan itu adalah dengan mengikhlaskan Semua yang telah terjadi Untuk terjadi Dan memaafkan itu adalah dengan mengikhlaskan Supaya orang yang menyakiti kita tersebut Terbebaskan dari segala jenis kutukan-kutukan Yang dulu kita berikan kepada mereka Jadi dengan kata lain Memaafkan itu adalah hubungannya dengan ikhlas Bukan menerima kembali Itu yang harus kamu lakukan ketika kamu memaafkan mantan kamu mantan sahabat kamu, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, bukan berarti kamu harus menerima dia kembali. Yang perlu kamu lakukan adalah mengikhlaskan semua yang telah terjadi, dan tidak sedikit pun mengutuk mereka, menyumpahi mereka dengan sumpahan-sumpahan yang tidak baik. Kenapa? Karena apapun yang kamu katakan dari mulut kamu, bisa jadi itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Apapun yang kamu lakukan sekarang, saya doakan semoga apa yang kamu lakukan bisa membuat kamu terobati dari penyakit hati kamu. Dan kalau kamu memang bisa mengobati penyakit hati kamu dengan apa yang telah saya ajarkan berikut ini, tolong sebarkan audio ini kepada orang-orang yang telah sakit hati di luar sana. Semoga mereka dengan izin Tuhan, dengan rahmat Tuhan, bisa terobati juga penyakit hatinya sebagaimana kamu. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing love and goodbye.